apapun yang hogy történik, kó, akár tetszett, hogy történik. Bár kó, akár hogy történik. Kenapa sih kamu selalu seperti ini? Tiap aku tanya, kamu hanya bisa diam. Apapun yang terjadi Ku akan tetap percaya Bahwa kau selalu setia Semua bisa terjadi Dalam permainan Just <laughs> deh, kamu tuh udah gak mungkin sama aku Dan aku juga udah nggak mungkin lagi jalan sama kamu Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama Itu kamu Itu semua hanya akan meia-nyiakan waktu Aku ah. tahu Pokoknya udah gak mungkin Itu mungkin aja Itu kata semua hati kamu Semua bisa terjadi Percuma, Aku berjaya dengan cinta Aku mohon sama kamu Tinggalkan saja aku mau capek udah aku bosan aku sama, tinggal sama, tinggal sama tinggal kamu Aku, aku sama masih kamu. sayang sama kamu Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu Aku yakin dengan kata hati aku